Assalamualaikum Saudarluun Berita Pagi di Siar Hari ini Senin 7 Agustus 2017 dibacakan Ardiansyah Identitas mayat wanita di Lukmi belum terungkap Tabang butuh kapal baru Hilang padi keliling tabrak rumah warga Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah tim Newsroom Transmedia KM Berita Pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94.4 FM Loxmawe Radio Louser 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Rimbapase 90,1 FM Oksmanen. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsum Seram BFM. Darlun jasar wanita yang ditemukan tewas dalam kondisi memprihatinkan di semak kawasan perbukitan Dusun Lokme, Gampung Lamreh, Sabtu sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Sampai dengan kemarin minggu siang belum diketahui identitasnya. Jasad wanita yang diduga korban pembunuhan masih disemayamkan di instalasi kamar jenazah rumah sakit umum Zainal Abidin, Banda Aceh, dan belum ada warga yang mengaku anggota keluarga yang hilang. Kapolsa Ekerung Raya AKP Agus Salih mengatakan pihaknya sulit mengidentifikasi jasad wanita itu. Hal tersebut disebabkan kondisi jenazah yang rusak sehingga sulit dikenali. Mayat wanita tersebut diperkirakan sudah lima hari berada di TKP sebelum ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari madu dan buah jamblang. Seperti diberitakan warga Gampung Lamreh, Kecamatan Masjid Raya dihebohkan penemuan mayat wanita yang diperkirakan berusia 35 tahun dalam posisi terlungkup di semak-semak kawasan perbukitan Dusun Lokme, Desa Setempat, Sabtu lalu. Berlun KMP Tanjung Burang yang selama ini melayani rute pelabuhan Ulele Banda Aceh, pelabuhan Balohan Sabang, sudah hampir dua bulan rusak. Sehingga pemerintah, pihak pengelola diminta melakukan pergantian atau penambahan kapal baru guna melayani penumpang di rute tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 4, Asri Zalha Asnawi. Menurutnya untuk mengantisipasi melonjaknya penumpang, maka solusinya dengan mendatangkan kapal baru sebagai pengganti KMP Tanjung Burang. Apalagi dalam sebulan ke depan akan memasuki liburan Idul Adha dan biasanya momen tersebut akan menjadi lonjakan penumpang yang ingin berlibur. Saat ini pelayaran kapal lambat ke Sabang hanya dilayani KMP BRR sehingga dikhawatirkan sewaktu-waktu kapal tersebut mengalami kendala atau kerusakan, maka sudah tidak ada kapal lagi yang bisa melayani pelayaran ke Sabang. Sementara kabit perhubungan laut di Sehub Aceh, Faisal mengatakan jika info yang ia peroleh dari pihak ASDP saat ini KMP Tanjung Burang masih rusak dan harus diangkat mesin. Sehingga masa perbaikan diprediksi memakan waktu hingga September mendatang. Darlun Kilang Fadi keliling milik Jafar yang sedang ia tumpangi bersama istrinya Siti, warga Penosan, kecamatan Belang Jerango, menabrak rumah seorang warga di Desa Beranang, kecamatan Kuta Panjang, Sabtu lalu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya istri Jafar meninggal di rumah sakit umum setempat, sedangkan Jafar luka berat dan masih dirawat di rumah sakit. Berdasarkan informasi yang diperoles rambi dari polisi dan warga selaku saksi mata, kecelakaan tunggal itu terjadi di Jalan Lingkar, Beranang, Penosan, persisnya di turunan tajam Desa Beranang. Awalnya pasangan suami istri pemilik kilang padi mobil itu bahkan keluar dari badan jalan sehingga menabrak sebuah rumah warga yang terletak di pinggir jalan lingkar antar kecamatan. Kapol Saikuta Panjang Belang Jerangu Ibda Zainurusdi mengatakan Siti, istri Jafar yang menumpang di kilang padi keliling itu meninggal setelah sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah. Jafar yang mengalami luka berat hingga tadi malam masih dirawat di rumah sakit yang sama. Akibat kecelakaan itu korban mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serandi FM. Sudarlun, masyarakat Aceh dari berbagai kalangan dan tingkatan usia kemarin memadati halaman Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh berdoa untuk kebebasan rakyat Palestina dari belenggu zionis di tanah mereka sendiri. Senandung doa dipanjatkan dalam acara tablik akbar dan zikir serta doa bersama dari Aceh untuk Palestina. Acara yang digagas lintas OKAPI dan Ormas Islam Aceh itu dihadiri wakil gubernur Aceh Nova Iriansyah beserta istri Diah Erti Idawati, istri gubernur Aceh Darwati Agani, wali kota Bandar Aceh Aminullah Usman, para ketua dan pengurus Ormas, ulama dan tokoh masyarakat. Doa dan zikir bersama dipimpin Tengku Zamhuri Rambli Al-Fafiz. Di bawah langit mendung, masyarakat bermunajat dan memanjarkan doa kepada ilahi Rabbi untuk kebebasan rakyat Palestina. Semuanya berdoa untuk kebebasan Palestina dari penjajahan Israel. Sepanjang acara tablik akbar, warga yang hadir tidak dihentinya memekikan takbir sambil mengepalkan tangan ke atas meneriakan takbir. Sekretaris Panitia, Teguh Farhan, dalam sambutannya mengatakan tablik akbar dari Aceh untuk Palestina digagas sekitar 60 organisasi dalam beberapa waktu lalu. Acara itu dihelat berdasarkan kondisi Palestina selama ini yang terus ditindas Israel. Dalam tablik akbar, kemarin Panitia berhasil mengumpulkan dana Rp109.512.000. Menurut salah seorang panitia acara, teku Zulkhairi, dana yang dikumpulkan itu nantinya akan disalurkan melalui aksi cepat tanggap ke Palestina. Darlun banjir luapan sungai Alu Imirah yang sempat merendam ratusan rumah warga di Gampung Jambu Lubuk, Kecamatan Indra Magmu Aceh Timur, setinggi paha orang dewasa dilaporkan mulai surut. Banjir luapan terjadi pasca daerah itu diguyur hujan deras Sabtu malam. Anggota DPRK Aceh Timur Abdul Hamid yang akrab disapa Sapa Pangrahit mengatakan meski tidak sederah Sabtu malam, namun hingga Minggu sore kawasan tersebut diguyur hujan. Seperti diberitakan sebelumnya, selain banjir luapan, hujan disertai angin kencang melanda Aceh Timur, Sabtu malam juga menyebabkan 5 unit rumah warga tertimpa pohon. Di antaranya satu unit di Gampung Senebuk Bace, satu di Pulau Belang, dan tiga rumah di Kecamatan pante Bidari. Haji 2017. Innal hamda haji Indonesia harus selalu mewaspadai orang asing. Memang tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain, tetapi meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan juga diutamakan. Saat berada di hotel, di tempat perbelanjaan bahkan di dalam masjid sekalipun harus tetap waspada. Kemarin seorang jemaah sempat bertemu dengan orang asing yang lancar berbahasa Indonesia sesaat setelah salat subuh di Masjid Nabawi. Seorang berwajah timur tengah tiba-tiba sudah duduk di sebelah dan meminta bantuan sejumlah uang untuk bantuan pendidikan ia di Madinah. Setiba di kantor Dakar Madinah, jamaah tersebut menceritakan kejadian tersebut kepada teman-teman mukimin. Menurut beberapa teman mukimin, hal seperti itu sering terjadi di Madinah dan kota lain. Bahkan para mukimin meminta agar hal itu disampaikan kepada para jamaah haji agar berhati-hati dengan hal seperti yang ia alami.